Dan kali ini saya gak sendiri, saya ditemenin sama cowok ganteng, gede, dukur, putih, manis. Anak sengero mas, siapa mas? Siapa mas? Suka bener kalau ngomong. Mas Geri. Lala Whitney. Hvala, Marcita. Hvala, da Satu lagu bersama Mas Geri, sudah kami persembahkan untuk anda semuanya, Usus yang merantau, betul sekali Mas Geri. Semoga kalian semuanya selalu sukses, Amin. rezekinya lancar, Amin. sehat selalu. Amin. Se in terutama sehat ko ya ide.